Hadis nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berpesan bagi orang-orang yang khususnya melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Dalam hadis nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dalam sunannya Rasul berkata: "Maksallah arba'a ara rokaatin wabla zuhri wa ba'dah Lam ya mashuu lihum anna." Kata Nabi s.a.w. siapa orang yang sholat zuhur, Tapi sebelumnya, sebelum imam sholat Beliau melakukan 4 rokaat Sholat sunnah Dan setelahnya melakukan 4 rokaat Jadi kodliahnya biasanya kita dua ya Empat, empat Kata Nabi s.a.w. walaupun dosanya sebanyak apapun Lalu bersebunah Tidak akan jasadnya tidak akan dagingnya terbakar api neraka. Artinya legitimasi langsung dari Alaihi Wasallam. Siapa yang melaksanakan empat rakaat sunnah sebelum zuhur, empat rakaat sunnah setelah zuhur, maka Allah tidak akan membakar dagingnya uh, akan api neraka. Ini adalah merupakan bagi saudara-saudara jamaah sekalian yang memiliki waktu uang. Barangkali tentu saja kita banyak berusaha di sana sini. Tapi dosa itu semua diampuni jika kita melaksanakan empat-empat. Empat tambah empat tambah empat. Berapa berarti? Dua belas ya. Yang suruh dua Kalau yang ada luang waktu, dipersilakan untuk melaksanakan suara berjamaah dengan empat sebelumnya dan empat setelahnya. Semoga kita dan keluarga kita dijaga jaga dari amin raka. Pada kesempatan kali ini saya berbangga hati kepada jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Karena pada hakikatnya, Problematika yang ada di muka bumi ini umat Muslim pernah perang dah. Yang dulu jika ada seorang perempuan dihina, semua Muslim bangun. Karena ketika itu kita masih satu kesatuan. Tidak ada yang namanya Arab, tidak ada yang namanya orang ajam atau orang Indonesia. Kata Nabi SAW, tidak lebih dari awal bintin, tidak lebih daripada Tidak ada keutamaan, tidak ada kelebihan buat orang Arab maupun orang Ajam. Kita ini orang Ajam, orang non Arab. Ilatik takwa kecuali takwanya. Kalau orang yang takwa itu yang lebih tinggi. Bila masuk surga pada hari hamba saya, kita pelang bukan asli orang Arab. Tapi paman Nabi SAW di Al Quran ditegaskan bahwasanya beliau bahwasanya Abu Lahab itu masuk ke dalam neraka. Tidak ada keutamaan yang berkaitan dengan Rasul darah bila kita masuk surga sendal lebih dulu masuk daripada Abu Lahab yang memiliki darah keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syekh pernah berpesan, ketika kita duduk di sini kita niatkan yang pincah dan juga kita niatkan menghilangkan keburuhan, mempelajari ilmu omahsukah Natai, ilmu syarikat lebih khusus. Imam Syekh pernah berpesan, ladi rosak. baba ni aguad bil ilmi aw awwalil fethu aku alayya min 1000 rakaat sunnah kata imam syafi'i kita belajar satu bab saja satu masalah kita akan menjelaskan beberapa masalah di sini satu masalah dikit saja ilmu Allah kata imam syafi'i saya lebih suka artinya lebih afdol daripada seribu rakaat sunnah dikit dikit dikit dikit seribu rakaat pelajaran satu ilmu Allah lebih afdol daripada seribu rakaat sunnah Udah kita jarang yang seribu rokan ada Gak kuat lagi Pada zaman yang dirangkati Allah Insya Allah kita akan sekeluit membahas Saya berusaha sesingkat mungkin Karena pada dekatnya pada saat seharusnya Ada giliran dirangkutusan Siapa ya minggu ini Tapi minggu besok ditungkan Resip Bulan sekarang harus Sebenernya pada zuhur ini Ada di apa, Rapat Tarifurna yang memiliki Di hotel Jepangka Insya Allah dengan sekat Terusaha semaksimal Bismillahirrahmanirrahim e, Kita sudah membuka Bapak Zakat secara umum Dan bagi orang-orang yang mengingkari Zakat kita sudah beritakan Tapi sekarang kita akan berbicara Tentang jenis harta Jenis dan harta yang wajib Di Ada harta kita akan e, pertemuan kita masih ada beberapa sesi lagi jadi kita nggak akan bahas semua zakat hari ini kan ditahan dulu nanti kita akan bahas per e, per bab yang pertama yang kita bahas adalah yang pertama ada zakat fitrah ada juga zakat hasil pertanian zakat hewan ternak zakat hasil bumi zakat hasil perdagangan. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini zakat fitrah dulu karena itu yang lebih mudah. Zakat fitrah adalah nilai yang hilang di sini. Zakat fitrah adalah yang adalah mudah Zakat fitrah adalah harta yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan sebelum sholat Ibu Fitri dengan takaran khusus dan ketentuan khusus. Takarannya nanti kita akan pelajari berapa banyak. Dan saya bawa contoh nanti yang saya bawa apa ini saya akan jelaskan e, takaran khusus yang kita bayar hanya zakat ini ada pada idul fitri. Sebenarnya sering kita dengan ketentuan khusus yang nanti akan kita ceritakan dan kita paparkan. Sebenarnya kita sering berkata, palas kalau bayar zakat itu palas dipitrahinnya, ah, palas dipitrahin. Ya sebenarnya sih tidak ada sinkronisasi antara palas Dengan zakat nggak ada sinkronisasi nggak ada. Jadi perbesarannya Pak, kalau orang Arab itu pukul kepala nggak masalah. Kalau orang kita pegang kepala itu bolong bisa keluar dari sarungnya itu. Tapi orang Arab dengan sekali kali Bapak pegang maaf pegang tubuhnya apa pantatnya maaf itu bisa jadi perang karena karena Bapak pegang. Dugurnya, kalau kita pegang dubur biasa ya sama temennya, tapi kalau pegang pala, perang, orang Arab terbalik, jadi tidak ada sinkronisasinya antara, tapi biasanya karena anak-anak itu dipegang kepalanya. Pala, jangan pegang pala gua, pala gua ini dipitrain, gak ada mas, gak ada sinkronisasinya antara pala dengan, lalu. Kewajiban dan hikmah zakat, eee, apa kalian Ya Kewajiban dan hikmah eee, zakat fitri eee, kewajiban zakat eee, beda zakat kita sudah bedakan antara mal dengan fitri ya. Yang fitrah yang biasa kita dari sebut pada bulan di dulu Pak pada bulan Ramadan. Nanti shalawatullah -hul perkataan diriwayatkan dari Abu Abbas mewajibkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakat fitri sebagai alat atau zakat fitrah sebagai alat mensucikan orang yang berpuasa dari kelalaian. Jadi aman ibadah kita puasa <tuh> puasa yang telah kita lakukan mensucikan diri itu dasar kita Pak. tapi harta kita harus juga disucikan itu dengan idul dengan zakat fitrah. Maka kalau puasa membersihkan tubuh, membersihkan hati dari dosa, kalau zakat fitrah itu membersihkan harta kita di luar kendaraan kita. Orang yang berpuasa dari kelalaian dan kotoran dan menafkahi orang miskin. Pada hari itu adalah hari menafkahi orang miskin. Orang-orang yang kurang mampu Makanya Islam harus saling Sama-sama uh, Menggotong, kadang-kadang kita Alhamdulillah Allah berikan Misalnya kepada kita rizki yang cukup Apakah pernah kita Berpikir jika seandainya Allah Ta'ala tidak memberikan kepada kita Rizki yang cukup Bahkan untuk makan pun Maka Islam memberikan Solusi Di semua sendi kehidupan Di antaranya adalah Ketika kita hari raya, ketika orang-orang senang-senang, ada sebagian keluarga-keluarga kita dari kaum muslimin yang tidak memiliki harta, maka Islam harus e, mengharuskan tadi diceritakan oleh Abu Dawud. Siapa yang wajib membayar zakat fitrah? Sering kita dapati orang-orang pemberian zakat fitrah nanti di mana itu meninggal ya. Sebenarnya artinya. Siapa yang wajib membayar zakat? Jangan-jangan orang yang kita kasih zakat sebenarnya dia juga wajib bayar zakat. Jangan-jangan orang yang kita beri zakat sebenarnya dia wajib bayar zakat juga. Artinya dia tidak mustahik. Tidak orang yang tidak tidak menerima zakat bukan orang golongan yang menerima zakat. Maka hati-hati ketika kita memberi zakat. Bisa-bisa zakat kita tidak sah nantinya. Maka kita katakan yang pertama adalah sholat muslim Non muslim tidak wajib zakat Tentu itu sudah dimakun ya Karena tidak ada Non muslim wajib sholat enggak Tidak wajib sholat Tapi dalam Al-Quran Allah nanti akhirat menanyakan kepada orang kafir, Kenapa tidak sholat? Kalau masalahkan kumfisaqor Kalau laminaku minan musalli Walam laminaku nut'an miskin Jadi orang kafir tidak wajib zakat, tidak wajib sholat Tapi nanti hari kiamat akan ditanya kenapa engkau tidak sholat, kenapa engkau tidak zakat Supaya apa? Memberatkan buat dia Tapi di dunia seharian-harian tidak ada buat mereka sebelum mereka muslim Kalau mereka kasih uang kepada kita, boleh-boleh saja, tidak ada masalah Kalau mereka hari idul fitri membalikan zakat, itu bukan zakat namanya, itu hadiah saja Tapi terima enggak? Ya terima enggak, apa-apa Yang kaya yang miskin boleh terima Kalau dari orang non muslim <tuh> Yang selanjutnya Yang memiliki harta lebih Orang yang wajib membayar zakat Adalah orang yang memiliki Harta yang lebih Harta yang lebih maksudnya adalah <tuh> Harta yang lebih adalah mal Hartanya itu harus pada malam Dan hari idul fitri Jadi hartanya itu pada malam hari dan idul fitri. Jadi gini pak, ini banyak yang kita salah pahami. Jadi orang miskin yang mana? <tuh> yang tidak wajib membayar zakat. Ada orang miskin. Tapi pada hari raya, dia uangnya banyak. Malam hari idul fitri, dia uangnya banyak. Atau pagi hari raya idul fitri, uangnya banyak. Artinya banyak lebih daripada kebutuhan. Ingat, garis bawahi lebih daripada kebutuhan maka jika hartanya lebih dari kebutuhan orang itu wajib zakat maka jangan-jangan kita kasih orang yang orangnya itu punya motor punya hp Betul itu kebutuhan primer atau sekunder. <tuh> hp sekarang jangan-jangan <tuh> yang kita kasih itu justru orang yang punya gedung di kampungnya karena Rasulullah SAW Pernah berkata, Siapa orang yang meminta-minta, Padahal dia punya uang, Artinya uangnya berlebih, Tapi dia pindah-pindah pinggir jalan, Kata Rasulullah SAW, Nanti bertemu dengan saya, Dan bertemu dengan Allah, Di mukanya tidak ada daging, Nah ini banyak sekali, Orang dijadikan peminta-minta itu sebagai, Profesi, Kalau untuk hajah, keluarganya kurang atau kebutuhan orang sakit dia bertanggung jawab atas keluarganya yang banyak dia tidak punya uang maka boleh minta-minta halal saja minta saja pada teman minta kepada orang lain tapi kalau meminta-minta sejadikan sebagai profesi maka nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala Allah marah dan mukanya tidak berdaging hanya tulang saja nanti berjumpa dengan Allah. Nah Na Tadi kita baru menceritakan artinya, siapa yang wajib zakat, orang yang ketika hari raya Idul Fitri malamnya atau paginya, dia memiliki harta lebih, wajib dia zakat. Miskin dari awal tahun Muharram sampai bulan Ramadan, miskin. Pas malam orang banyak yang kasih uang kaya, wajib dia zakat. Jadi... Hitungan kaya itu ketika malam Idul Fitri ini perlu ditegaskan untuk memahami siapa yang nanti kita akan bayar zakat. Yang selanjutnya adalah yang wajib bayar zakat yang bertanggung jawab atas nafkah. Yang bertanggung jawab atas nafkah. Orang yang bertanggung jawab atas nafkah, maka dia wajib membayar zakat orang yang dia nafkahi. Seorang suami harus membayar zakat si istri dan anaknya. Ah, istrinya rupanya lebih kaya dari dia. Istrinya manajer, biasanya anak buah. Gimana tuh? Wajib gak suami bayar? Wajib tetap suami. Karena bapak-bapak sekalian ketika bapak-bapak istrinya berkarir, itu hartanya bukan milik bapak, milik 100% punya istri. Bahkan istri kaya sekali, bapak nggak dapat hak di situ. Kalau bapaknya misalnya gajinya lebih rendah daripada istri, maka istri tidak wajib menaskahi anak walaupun kaya raya makanya bapak jangan ngotot bapak jangan ngotot kalau begini-begini gak boleh kamu kan muangnya banyak gak ada, itu gak ada dalam syariat. dalam syariat. tapi kalau misalnya karena rumah tangga itu dibangun di dina dan merasa cinta, kasih gak masalah, itu istri yang baik soleha, udah cantik kaya waduh at lagi Tapi rata-rata kalau perempuan yang kaya katanya gak to'at Katanya gak Ya <guluh> Jadi suami itu wajib membayar istri dan anaknya Yang kedua Suami akan pembantunya Jika bapak punya pembantu wajib membayar untuk pembantu Jangan suruh bayangan sendiri pembantu di rumah Bayarin Karena bapak wajib menafkahi sehari hari-hari pembantu bapak di rumah Yang ketiga, suami akan bapak dan ibunya. Bapak ibunya sudah sepuh, tidak punya pekerjaan di rumah saja, maka bapak harus sebagai suami menafkahi ah, ibu dan bapak. Ini kewajiban kita pak suami. Karena dulu ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang istri yang kaya raya, suaminya miskin, tidak punya pekerjaan. Datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah suami saya belangsak. Oh, kata belangsak susah. susah tidak punya uang saya yang nafkahin makan saya yang nafkahin kehidupan di rumah tangga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walakadali walakizalik asolakoh yang demikian itu sedekah buat ente tapi ente sebagai perempuan tidak wajib tapi karena dilandaskan cinta sahabah itu menafkahi keluarganya catatan penting tidak wajib menzakati janin Bapak masih hamil Oh kita harus menjadkati janin yang dia ada di dalam perut Tidak wajib Ya Tidak wajib ketika janin itu Masa bulan Ramadan masih dalam adanya tidak wajib Karena dia belum keluar di bumi Keluar bumi, keluar ke dalam ke dalam Masuk ke bumi Yang kedua Jika meninggal Ini penting Setelah maghrib Maka wajib bayar zakat Jika seorang meninggal setelah azan maghrib besoknya lebaran jadi hari ini hari berapa nih misalnya hari puasa ketiga 30 ya nanti maghrib jika dia meninggal setelah azan maghrib allahumma robbalakwan Allah Al azan maghrib meninggal tidak wajib zakat paham jika terlahir anak itu dilahirkan setelah maghrib maka tidak wajib zakat Karena kewajiban Fardu zakat atau zakat fitra Setelah maghrib Dan seterusnya Maka jika seorang meninggal Orang tua bapak sekalian Meninggal pada solatil maghrib Maka tidak wajib zakat Tapi kalau meninggal sebelum azan maghrib Selama bulan Romabon dibayarkan zakatnya Jika anak bapak terlahir Setelah azan maghrib Tidak wajib zakat Tapi jika anak bapak terlahir sebelum azan maghrib, dari mulai satu Ramadan, sampai setelah azan, sebelum azan maghrib, anak bapak wajib bayar zakat, yang dibayarkan oleh bapak ya. ya semoga jadi anak yang solid nantinya kalau jangan keluar dari bumi sudah punya dosa dia, gara-gara bapaknya nggak bayar zakat, bukan karena bapaknya tidak mampu, karena bapaknya tidak belajar ilmu syariah selanjutnya waktu pembayaran zakat fitri, yang pertama zakat fitra dibayar oleh hukumnya mulai satu Ramadhan dari satu Ramadhan kita masuk Ramadhan boleh bayar zakat fitrah. sunnah hukumnya sebelum sholat Idul Fitri jadi paling sunnah karena kelakuan Nabi SAW setelah melakukan sholat subuh sebelum imam naik ke atas mimbar itu zakat paling sunnah di situ. tapi sulit gak kira-kira sulit kita udah sibuk ya sibuk mau berangkat ke masjid Nah itu kalau orang solat id itu baik yang enggak pernah solat setahun juga kalau solat id itu paling depan itu sarung mereknya belum dicopot pula Ya, yang namanya solat tahun sekali. Padahal itu sunnah solat id. Solat zuhur lebih asal daripada solat idul fitri. Tapi itulah fenomena di kita. Sampai kapan wajib boleh bayar zakat itu? Sampai maghrib Hari Idul Fitri Artinya kalau hari ini kita lebaran Tadi pagi kita sholat id Ba'dah sholat id Kita boleh bayar zakat Bukan pas imam naik mimbar sudah habis Ini banyak pemahaman seperti itu Setelah sholat id Bapak bayar Gak apa-apa Terlambat Sebelum azan maghrib Boleh Udah azan maghrib Waktu fitrah Sudah habis Kadar zakat Bapak-bapak sekalian yang nanti Allah subhanahu wa ta'ala. Kadar zakat itu satu soh. Satu soh. Soh itu satu hitungan orang Arab. Ini yang saya gambar di depan. Kalau Bapak lihat. Yang diperbesar di sini. Ini adalah mud Nabi Muhammad s.a.w. Timbangan yang disebut dengan mud. Kalau kita sebut liter ya. Kilo ya. Dulu zaman Nabi ada mud dengan soh. Satu sok itu wajib bayar zakat kita. Berapa satu sok? Empat kali mud ini. Ada namanya mud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa Arabnya mud. Apa itu mud? Timbangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbentuk mud. Kita sebut ada liter ada tapi takrannya itu mud. Ini yang diwariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Alhamdulillah. Alfa ini kalau digeramkan kira-kira kurang lebih kalau saya hitung dengan takaran air mineral botolan itu satu ini, satu botol air yang 500 ml. Kurang lebih seperti itu. Satu mud itu sama dengan 500 ml. Eh 500 ml ya. Kebetulan itu ada sanadnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sambung-sambungnya. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewariskan kepada sahabat. Sahabat mewariskan timbangan ini kepada para sahabat seterusnya seterusnya. Artinya takerannya itu. Sampai kepada para ulama sekarang dan di antaranya guru saya Al Fadilatu Syekh Dr. Muhammad bin Abdullah bin Ali Muhiddin Al qurashi yang sekarang menetap di kota Jeddah Saudi Arabia. Beliau mengijazahkan saya dengan sanad beliau dengan rentetan sanad sampai kepada para sahabat. Mud yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai dahulu kala. Ini digambar di sini dan ini adalah takaran yang saya miliki. Ini sudah diriwayat juga saya riwayatkan dari guru saya dan guru saya meriwayatkan dari gurunya dan gurunya menimbang dari gurunya terus terus terus, terus sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ini takaran yang pas. Jadi kalau kita ya ditimbang-timbang berapa liter biasanya? Zakat berapa liter? Di sini berapa di masjid ini? Ah? Dua setengah atau tiga? Ya, kalau pengin tiga gitu ya. Kalau uang berapa? Uang berapa harga belas 3 liter berapa? Yang paling bagus, beras yang paling bagus apa? Projo lele. Apa? Pandan wangi. Berapa itu? Sepuluh ribu liter. Dua puluh lima liter. 3 liter. bawa lempengin 30 ribu ya standarnya seperti itu jadi tubuh kita hanya dibersihkan dengan 30 ribu murah kali ya murah kali gak murah sekali itu. murah agama ini murah tapi kalau misalnya semua orang zakatnya dikoordinasi oleh negara satu aja jangan ada itu yang namanya uh, ini, ini yang zakat apa namanya lembaga-lembaga zakat koordinir oleh negara siapa yang nggak bayar zakat ditangkap Seperti yang dilakukan di tempat saya belajar di Sudan, itu nggak bayar zakat, langsung perusahaannya ditutup dan ditangkep itu pimpinannya, dipenjarakan, dipolisikan, ya kayak KPK lah dia gitu kurang lebihnya, memiliki hak. Nah, jadi ini adalah takaranmu dia bapak-bapak sekalian jamaah yang dirahmati Allah berarti empat kali takaran ini, ini adalah takran 4 yang saya riwayatkan dari guru saya, Dokter Muhammad Ibn Abdullah bin Ali Muhitti. itu takaran zakat Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Lalu boleh enggak kita bayar pakai uang? Bayar pakai uang boleh saja menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi menurut pendapat kita, jumhur ulama, tiga marhab, mayoritas ulama berkata bahwasanya zakat itu adalah sesuai dengan makanan pokok negara itu. Kalau kita Indonesia apa? Beras. Kalau orang Irian apa? Sagu ya, ya? Kalau di sana mungkin di negara Arab gandum, korma dan sebagainya. Yang penting makanan pokok, makanan yang bisa menguaskan. Makanya orang Indonesia walaupun sudah makan pagi-pagi eh, sudah makan roti lima. Itu kalau datang ke kantor udah makan belum? belum? Aduh lima. Kalau di Arab sana pagi, siang, sore malam ya roti. gitu Di Barat sana pagi siang sore malam ya roti. Tapi orang kita kalau nggak belum kena nasi disebutnya belum makan. Padahal roti sudah lima, ya kan gitu. Uh, itulah uh, paparan singkat. Sudah cepet aja sudah jam satu kurang seperempat. Barangkali ada yang diskusi ataupun pertanyaan dari jam masihalian uh, bisa dipaparkan. Saya rasa cukup sekian dari saya dulu. Uh, silakan juga ada tambahan ataupun masukan ataupun pertanyaan terlihat sopan ya iya Definisi mampu tentu, dan tidak mampu untuk menarik bagaimana kita Apakah mampu sudah mampu matang hari ini dan di sekidak atau tidak Atau masih konsep atau, eh, mampu itu berapa sih? Kalau kita bilang mampu, semua orang menganggap dirinya belum mampu, wah saya nggak mampu nih saya uh, tidak cukup uang maka dikatakan para ulama dalam kitab-kitab mereka mengatakan siapa itu orang yang mampu yang mampu itu bukan berarti orang yang uh, uangnya banyak sekali tapi jika dia punya rumah dia cukup untuk makan hari itu jika dia punya motor, mobil dia cukup bensinnya hari itu jika dia memiliki pembantu, dia harus ada uang THR buat pembantunya, kalau dia punya pembantu, karena pada hakikatnya Bapak-Bapak sekalian, istri kita itu tidak wajib, istri kita itu tidak wajib e, mencuci baju, bikin kopi, masak nasi jadi, istri kita nggak wajib, kalau istri, ini ada perempuan tidak, Bapak-Bapak bagus Kalau ada perempuan enak ya Oh ada juga Jadi kedengeran Jadi perempuan itu bisa bilang gini Pak saya mau minta ini Mau minta pembantu Aduh nggak ada uang buat pembantu Saya butuh pembantu 5 Bapak wajib menghadirkan 5 pembantu Bener ini Fikih ini kita ngomong fikih Jadi wajib seorang suami menghadirkan Jika bahkan ini Air susu Anak lahir e, Saya gak mau nyusuin cari dukungan yusuh yang lain atau saya mau nyusuhin tapi dengan bayar wajib bapak bayar dan wajib bapak karena itu adalah kewajiban bapak menafkahi jadi tidak wajib menyuruh-nyuruh bapak sebagai juga bapak-bapak ada juga kelebihan oleh bapak artinya bapak-bapak kalau mau kawin lagi juga nggak harus nyusuhin dulu sih pertama kasih jurus lagi yang itu lagi sama saya <contin penyuruhannya> ini Tikir lah itu kita berbicara hukum pikir. Tadi kebutuhan hari harinya cukup e, makan dan, dan kalau misalnya di hari harus pulang pulang kampung cukup untuk pulang kampung ya kira-kira bisa dipahami. Ada lagi? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Usan yang menerangkan di negara kita ini kan sudah terbiasa dengan ee dekat di waktu 3 sama Tadi Jadi Pak Usan tanyakan itu 1 menit itu 59 sekon terakhir. Berarti kalau Pak jadikan 2000. Itu seperti apa dan beberapa hari yang beberapa beberapa lalu kita pasti Dalam takaran takaran yang kirah hati Allah, maka saya bilang tadi 300 ml kurang lebih. Maka semua takaran seperti takaran ini, Bapak pada hakikatnya kalau pakai tepat, itu enggak sampai 3 liter. Pakai tepat 2,7 atau 2,5 sekian. Jadi takaran-takaran itu adalah sifatnya hati-hati. Maka para pemohon, para kiai, para ulama di Indonesia, para ahli itu melepaskan saja 3.5. Supaya apa? Supaya tidak kurang lebih baik lagi. Itu maksudnya Pak. Ya, kita ini kita sedang membahas takaran pasti. Nah, takaran inilah yang asal dari nabi saw. Takaran kilo tidak ada dari nabi. Itu adalah takaran kilo adalah saduran dari takaran ini. Jadi takaran ini yang benar. karena hadisnya adalah sorun min tanri wa sorun min tadibin satu so, satu so betul ini, dan ini dapatnya pak bukan berarti bapak habisnya saya kasih, udah bikin aja di duplikat gak bisa harus di tasker, dan ini punya saya sudah di oleh Sheikh Sheikh Binah, di tasker memiliki ditaker tasker memiliki tipa sesuai, dimasukin gandum, sesuai dimaksudkan lagi ke dalam tempatnya sesuai baru saya bicara di dikasih sangat, dikasih rantaian sana yang sampai ke nanti guru begitu juga beliau sampai ke gurunya itu sudah 1400 tahun yang lalu jadi ini sudah bersampung-sampung sananya ya kira-kira bisa dibangani, kenapa tiga setengah bapak dua bingung karena itu menyempurnakan saja orang ulang, hati-hati Dan para pemohon juga berkata untuk berhati-hati lebih baik diminikan satu liter ataupun setengah liter. Ya, ceritakan. Ya. Assalamualaikum. Selamat. Saya mau tanya tentang Jakarta. Ma. Jakarta mana itu pada waktunya? Itu perasaan kita ada empat poin lagi, Insyaallah. Takaran sebab kalau kita saya kenapa tidak buka zakat? Nanti akan meredet penjelasannya itu sempurna nanti. Iya. Atau sebegini itu yang saya sudah bayarkan dulu, saya punya keluarga gitu. Apakah yang sudah dibayarkan yang lalu-lalu sudah cukup mengenai zakat fitri? Iya. Ah. Kalau saya misalnya bapak ragu, kira-kira berapa yang ditakar, kira-kira berapa kurangnya? Sekira-kira, oh kalau saya sudah umur sekian tahun, zakatnya berarti kurangnya setengah liter. Atau untuk menyempurnakannya kita buat aja, itu nanti kita bayarkan pada hari Idul Fitri, niat pokok secara hati-hati. Takut mana? Nanti kita ditanggih, oh, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada masalah. Pak Boris. Saudara Mau bertanya. Uh, saya pernah uh, melihat beberapa uh, masjid eh uh, panitia zakat menentukan eh uh, ikuhlasnya. Tapi ada juga di beberapa masjid dia tidak menentukan ikuhlasnya. Sehingga pada saat eh uh, pengumpulan oh, beras yang memang tidak di tidak disudutkan tipe yang jadi macam-macam tuh ada yang tipe yang memang berasnya harganya mahal heh yuda yeah. itu oh mer kita kalau dari rumah ke kantor uh, atau jalan-jalan enakan naik Mercy apa naik uh, terios apa naik alpar apa naik yang Cruiser, Range Rover, maunya naik yang mana? yang bagus ya, Alfa, empuk, kayak kapas. Kenapa? Terus Rasulullah jalan berkata, Allah semoga terberkati jalan tanah lebih rendah tertutup puniman keibul, tidak kamu bisa mencapai derajat bir, derajat minang abror. Orang yang paling derajat tinggi setelah merahani takut ada derajat ahli bir itu. dan ahli dia yang menungkirkan ya baik berada demi memiliki takwa hatta sehingga kalian tuntiku memberikan nafkah mensedekahkan menzakati nikmat itu pun dari apa yang kalian cintai jadi dinaskahi mak materi disepakan maksudnya yang baik kalau ada beras yang mana-mana itu beras yang paling bagus dan ini adapun mengenai panitia masjid panitia ini sebenarnya Saya juga pengen sekali ada masjid-masjid mengadakan workshop atau mengadakan kajian Nanti bisa dikepalai di sini bisa mengundang amil-amil zakat sedekah di Jakarta diadakan di sini. Jadi, kadang-kadang panitianya itu enggak bisa. Panitianya tidak mengaji fikih, tidak mengkaji fikih zakat. Dalam masalah kurban, panitianya tidak mengkaji di kurban. Kalau masjid eh Jika sendiri mahu mengundang masjid-masjid itu memiliki masjid Jakarta yang lingkungan sini atau sebanyak mungkin mengadakan pelatih buat panitia jadi dipanggil salah satu ustad siapa itu yang pakar dalam bidangnya bisa menjelaskan, jadi itu corong memang banyak panitia, seharusnya maka bapak saya menarik hati bukan berarti kita tidak percaya apa misinya kalau ada orang misi di dekat kita kita kasih sendiri lebih akkod Kita tahu sasarannya kemana. Tapi kalau mau kita kasih ke masjid juga tak apa, apa. Itu sudah kami jauh masjid Pak. Kita itu tidak itu terlalu logos menolak. Dan kalau masjid-masjid apalagi seperti masjid yang di sini ada kajian terus, saya yakin pengurus-pengurus masjidnya pun ya dibekali dengan ilmu yang cukup. Nah, ini bagus sekali karena sebagian masjid tidak ada kajian sama sekali. Nah, yang ada kajian seperti ini rutin, bahkan ini bagus untuk memperkaya kajian nanti. Murus dan juga jemaah saya. Saya kira cukup sampai di sini. Bila ada salah salah kata, semoga jumpa lagi bulan depan. Bila salah kata saya mohon maaf. Walaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.